Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Selasa 25 April 2017 dibacakan Ardian Syahdan Reza Munawir. Lelahan Abu Tumin kembali jalani perawatan medis. Mendagri dan KPU belum sebutkan tanggal pelantikan Irwan Dinova. Diduga mengantuk sopir dan seorang penumpang Grand Max tewas kecelakaan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang padirangkum tim Newstrom Serambi IFN. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loxmawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loxmawe. Semua berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi ATM. Sedralon ulama karismatik Aceh Tengku Muhammad Amin Mahmud Atau yang lebih dikenal dengan Abu Tumin Blang Blahdeh Kembali menjalani perawatan medis Abu Tumin dalam keadaan kurang sehat Dan saat ini dirawat di rumah sakit Birun Medical Center Birun Ferizal Hasan melaporkan dari Birun Hari ini merupakan hari ketiga Abu Tumin berada di rumah sakit Putri Abu Tumin Khatijatul Musanna mengatakan Abu Tumin kelelahan dan butuh istirahat Menurut Khadi Jatul, sepekan ini Abu Tumin mengisi pengajian rutin di beberapa kabupaten di barat selatan Aceh. Bahkan sepulang dari pantai barat, Abu Tumin kembali memberi pengajian di Perla Aceh Timur dan di Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara dengan agenda peresmian daya. Sudara ratusan nelayan tradisional di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat kembali menggelar aksi protes terhadap penahanan rekan mereka. Dalam aksi kali ini, nelayan memakirkan bot mereka di aliran Krung Cangkoy dan ikut menempelkan kata-kata dijual pada setiap botnya. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan, Sudah beberapa hari ini nelayan memilih tidak melaut karena khawatir akan kembali ditangkap terkait penggunaan alat tangkap. Sementara dalam aksi kali ini, nelayan menyatakan siap menjual botnya dengan harga 5 juta hingga 100 juta rupiah per unit. Koordinator aksi, Juli, mengatakan aksi tidak melaut akan terus dilancarkan hingga ada penjelasan dari pemerintah. Selain aksi jual bot, hari ini nelayan juga menggelar protes ke gedung DPRK Aceh Barat. Sementara itu sore tadi, 5 nelayan Aceh Barat yang berstatus tersangka pengguna alat tangkap Bukat Harimau telah diserahkan ke Kejari Melabu. Syederalun, Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, mengaku tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Untuk agenda, menjadwalkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih. Dari Jakarta, Vika Rui Eda melaporkan. Mendagri mengatakan bahwa undang-undang saat ini masih mengatur jadwal pelantikan dilakukan sesuai dengan masa akhir jabatan. Sebelumnya, secara terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Franz Delian, mengatakan Kementerian Dalam Negeri masih menyusun jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh dan pasangan gubernur dan wakil gubernur di sejumlah provinsi lain di Indonesia. Informasi sementara yang didapat, Frans mengatakan jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh digeser, namun waktunya belum ditentukan dan masih menunggu. Sementara itu masa jabatan gubernur Zaini Abdullah dan wakil gubernur Muzakir Manap akan berakhir pada 25 Juni 2017. Tanggal tersebut bertepatan dengan libur hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Sudarlun Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Negara Syarifuddin Arsyad Temanggung menjadi tersangka. Syarifuddin terjerat kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kontan online melansir, Sudarlun Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan penetapan dilakukan setelah pihaknya mengumpulkan barang bukti dan mendengarkan keterangan dari para pihak. Sarifudin diduga telah menyalahi keuangan untuk menguntungkan diri sendiri. Ia telah merugikan negara dalam menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham atau surat keterangan lunas kepada Samsul Nur Salim, pengendali saham Bank Dagang Negara Indonesia. Atas perbuatan itu Sarifudin telah merugikan negara paling tidak 3,7 triliun rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedralun Gampung Lam Dingin Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ditetapkan sebagai gampung terbaik di Kota Banda Aceh. Lam Dingin bersaing dengan empat desa lainnya utusan dari empat kecamatan di Banda Aceh dalam perlombaan gampung terbaik kota Banda Aceh tahun 2017. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan, posisi Lam Dingin diikuti Lam Temen Timur sebagai juara dua dan gampung sukaramai posisi ketiga Kepala BPM Kota Banda Aceh Zulkifli Sahbudin mengatakan Lam Dingin menjadi gampung terbaik sebanda Aceh dari 90 gampung di 9 kecamatan. Nantinya Lam Dingin akan mewakili Kota Banda Aceh berlomba di tingkat Provinsi Aceh. Sementara Gesi Lam Dingin Anas Bidinnya Syekh mengatakan ini merupakan kerja keras semua elemen masyarakat gampung. Di lain pihak, Ketua Tim Penilai Amhar Abu Bakar, mengatakan dari 23 kabupaten kota se-aceh hanya 10 besar terbaik yang dinilai oleh tim. Nantinya tiga diantaranya akan menjadi wakil provinsi Aceh yang akan bersaing di tingkat nasional. Sederhalon dua orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di lintasan nasional kawasan desa Menasah Tring, kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara. Kecelakaan yang terjadi selasa subuh itu juga mengakibatkan seorang lainnya menderita luka berat. Yafarudin melaporkan dari Lok Sukun, korban yang tewas adalah Suheri dan Jumari dan korban luka berat merupakan empriyo. Ketiganya diketahui merupakan warga Medan Sumatera Utara. Menurut Kasar Lantas Polres Aceh Utara, KP Iqmal, ketiganya merupakan pengemudi dan penumpang mobil Grand Mac yang tengah melakukan perjalanan ke Banda Aceh. Meski melaju dengan kecepatan sedang, Suheri yang mengendarai mobil diduga dalam keadaan mengantuk. Akibatnya laju kendaraan memakan badan jalan sebelah kanan hingga menabrak mobil tangki yang melaju dari arah sebaliknya. AKP Iqmal pun berharap warga menjadikan kasus tersebut sebagai contoh... ...sehingga lebih berhati-hati dalam berkendara. Syedrolon Daniel Matondang tersangka pelaku pembunuhan Olosinaga... ...warga Kuta Tengah Kecamatan Lawisi Gala-Gala Aceh Tenggara... ...akhirnya menyerahkan diri. Bersama keluarga tersangka mendatangi polres setempat pagi tadi... ...atau sehari setelah tindakannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dari Kutacane, asnawi Lui melaporkan, Adapun kasus pembunuhan itu terjadi Senin sore, Kapolres Aceh Tenggara KBP Edi Bastari mengatakan pelaku masih penduduk satu desa dengan korban. Pelaku sempat melarikan diri ke Kabupaten Tanah Karu, Sumatera Utara. Edi Bastari menambahkan pelaku mengaku dihadang oleh korban dan memukul bagian pelipis kiri pelaku hingga terjadi perkelahian. Motif pembunuhan ini sendiri diduga karena selisih paham antara korban dengan pelaku dan pertengkaran anak-anak mereka. Selain itu juga ada selisih paham tentang warisan karena antara pelaku dengan korban masih ada kaitan kekeluargaan. Dari Newsroom Seramitanjung Permais, sekian berita malam di Selasa 25 April 2017.